Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang apa itu Islam Islam adalah bahasa Arab Dan banyak orang yang mengaku dirinya Islam Tapi tidak memahami apa itu Islam Dan akhirnya masyarakat banyak memahami Islam sebagai selamat bahkan dikatakan Islam sebagai agama. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang Islam dalam makna bahasa Indonesia yang sebenarnya. Islam berasal dari bahasa Arab dari alif, sin, lam, alif dan mim. Islam berbeda dengan kata selamat. Selamat itu terdiri dari tiga kosakata sin, lam, mim. Salimun sedangkan Islam alif, sin, lam, alif, mim, satu, dua, tiga, empat, empat kata. Sedangkan selamat tiga kata, sin, lam, mim. Berbeda jelas. Islam itu bukan selamat, tapi Islam itu adalah akar. Akar. Islam itu adalah akar. Sedangkan selamat adalah buah seperti yang dijelaskan di dalam. Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Sesungguhnya Allah membuat suatu perumpamaan. Kamasal. Asluha sabisun. Waparuha pisama pisamaai waktu piukulah kuluhia kuluhinin biitnilah. Asluha sabisun. Asalnya asal usul asal asalnya ini akarnya. Itu menancap ke bumi dengan sangat kuat Dan memberikan buah Nah, buahnya itu adalah Islam, eh, selamat Nah, Islam adalah akar Islam itu apa? Yaitu berserah diri kepada Allah Ya, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Islam itu bahasa Inggrisnya adalah surrender Surrender Sehingga dalam Islam disimbolkan dengan sholat Allah, waqba, takbiratuh, yaitu berserah diri Orang yang ditodong, menyerah Menyerah kepada siapa? Menyerah hanya kepada Allah Jadi Islam itu menyerah Nah, buah dari menyerah Maka dia akan selamat di dunia Dan selamat di akhir Dan din adalah batangnya Din adalah batang dari pohon yang sangat kuat Din di sini juga bukan agama karena agama itu bahasa hindu agama itu dari kata a tidak agama kacau agama artinya tidak kacau kalau seandainya islam dinuli islam diartikan sebagai agama islam maka itu tidak sesuai karena bermaknanya akan jadi tidak kacau pasnah tidak kacau berserah diri kepada Allah, ngan yamu. Tapi kalau din diartikan sebagai jiwa di nur Islam, jiwa yang berserah diri kepada Allah di nur Islam, jiwa yang berserah diri kepada Allah, maka makna inna dina indaulahil Islam akan pas sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Maka itu untuk semua manusia rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam, rahmatan lil alamin. Maaf. Nah, jadi Islam itu rahmat untuk semua semesta, semua manusia. Kepatang dinas. Karena tidak ada agama dalam Islam. Ada juga din. Din itu adalah jiwa maka kalau Islam sebagai jiwa berserah diri pada Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat jadi maaf, Islam itu bukan selamat tapi Islam itu adalah berserah diri selamat itu adalah buahnya jadi Islam ini harus dipahami bukan pengakuan bukan pengakuan saya Islam bahkan saya mengaku Islam pun saya malu, karena Islam itu berserah diri Pekerjaan, Islam itu adalah perbuatan Bukan pengakuan, bukan identitas saya seorang Islam Bukan Islam itu adalah perbuatan Islam itu adalah amal Islam itu adalah apa yang kamu lakukan yaitu Berserah diri hanya kepada Allah Dan Islam itu tinggi Islam, ya lu, walayub, la'alaih Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam Sehingga Islam tidak butuh pembelaan manusia Islam itu sudah sangat tinggi Jadi ketika kita membela Islam Itu sama saja kita merendahkan Islam Karena bukan Islam yang butuh pembelaan kita Tapi kitalah yang butuh pembelaan Islam Kitalah yang harus menyesuaikan diri agar menjadi Islam Contohnya Tokun Islam Berapa orang Islam? Ada lima Satu, sahadah Dua, sholat tiga, jakar, empat, puasa, lima, haji itu kan bahasa Arab itu kan bahasa dari sana tapi ketika diaplikasikan ke bahasa Indonesia satu, sahadat, itu pengakuan tiada Tuhan selain Allah ketuhanan yang maisa dua, sahada, eh, sholat sholat itu tanha anil pasawan murkar mencegah perbuatan dan murkar agar menjadi manusia yang adil dan beradab Tiga, jagat diberikan dari orang kaya kepada orang miskin agar terjadinya persatuan Indonesia. Lima, puasa dilakukan agar munculnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Karena setelah puasa, orang akan mendapatkan hikmah dan kebijaksanaan. Lima, haji dilakukan agar terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lima Rukun Islam ini sebetulnya teraplikasikan dalam lima Pancasila. Pancasila itu lima. Sila itu dasar. itu Pancasila itu lima Rukun Islam. Jadi untuk apa kita ingin mendirikan halifah Islam? Yang jelas Indonesia adalah negara yang Islami. Meski bukan negara Islam, tapi negara yang Islami. Karena Negara yang Islami lebih baik daripada negara Islam. Lihatlah ISIS, Suriah, Irak. Negara Islam akhirnya hancur. Apakah kalian akan seperti Suriah? Apakah kalian akan seperti negara-negara Islam yang akhirnya hancur? Itu negara Islam. Tapi Indonesia kenapa tidak hancur? Karena Indonesia dari awal sudah Islami. Bahkan dasar negara pun Pancasila adalah lima dasar. Islam, lima dasar rukun Islam, teraplikasikan dalam Pancasila jadi negara mana lagi yang ingin kau islamkan karena Indonesia sudah Islam walau bukan negara Islam terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh